Jangan lupa terakhir dispray, biar cantiknya seharian. Gini deh hasilnya pemirsa, cantik banget kan? Kalau kamu yang di rumah mau jadi cantik seperti aku, ikutin aja step-step barusan. Sampai jumpa di episode berikutnya, beauty girls. Bye-bye. Uma? Hmm, gada. kita oma punya juga asik anta kita bisa bikin pulau pulau tayron juga deh hmm hmm hmm hmm hmm hmm guys kita pakai pensil supaya terlihat cantik, oke, okay? terus jangan lupa tipinya dikasih ini biar fresh. Nah, oke okay, guys, gimana mereka ya? Oke okay, kan? <laughs> Ma, umma. bikin kaget aja, kurang lagi dandan juga. Ini Rara bukan Uma. Kamu yang ngagetin. Hmm. Waduh waduh, wah anak gadis Uma lagi belajar make up ya? <tuh> <tuh> iya Uma. Rara lagi bikin tutorial make up. Tutorial. Bagus nggak, Uma? Hmm. Cuk, cuk. Cuk. Cuk. Gak. gak. bagus cantik itu kayak Uma, gak usah dandan, tetap cantik alami. Hah? Uma, emang gak boleh dandan ya? Boleh sayang, Uma juga suka dandan kalau ada abah. Oh. Yang tidak dibolehkan dalam berhias itu adalah tabaruj, yang artinya berlebihan dalam menampakkan kecantikan. Ya, ya, ya. Tapi berhias pun ada aturannya dalam surat Al-Ahzab dan hendaklah kamu tetap di rumahmu hmm. dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Huh? Rara nggak mau seperti orang jahiliyah. Maafin Rara ya Allah, maafin Rara juga ya Uma. Iya sayang. <laughs> Hmm. Uma, ini bisa hilang gak lipstiknya? Iya aku. <laughs> ya ampun guys, besok besok jangan ikutin tutorial make up ala Rara -ra, ya. Hmm. Soalnya jadi repot deh bersihnya. Iya hmm, guys, ingat masa dandan. Lihat dari mana. Enggak pakai make up masih tetap cantik. <laughs> Segitu dulu ya guys, dah. Michael. Ah, Allied. Lo,